Benar. Para pemirsa Rizqon TV dimanapun pian-pian berada, Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah masih memberikan kita nikmat keimanan, keislaman, nikmat bisa merasakan uh, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, masih bisa bernafas, ya. masih bisa uh, menuntut ilmu agama, sekalipun dalam kondisi sulit sekarang. Ya. Dan ini termasuk bagian nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat agama. Kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak semaksimal mungkin ya. Sebagaimana di kondisi normal sebelumnya kita masih bisa salat berjamaah, masih bisa hadir langsung ke pengajian ya. Di masa sulit sekarang maka itu tidak bisa kita lakukan untuk menghindari ee uh, sebuah kemodoratan maka diantara nikmat Allah subhanahuwataala yang Allah berikan kepada seorang Muslim setiap hamba adalah dia masih menuntut ilmu agama dia masih solat sekalipun di rumahnya tidak berjamaah misalnya maka ini termasuk hal yang patut kita syukuri kepada Allah subhanahuwataala karena itu adalah termasuk bagian nikmat beragama kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada para keluarga, para sahabat Dan para pengikut sejati beliau Sampai hari kiamat, amin ya Rabbal alamin Kita kita masih ya Membahas seputar Bacaan Nabi Sallallahu ya. alaihi Wasallam. sallam Bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Entah dari sisi nadanya ya, Tinggi kah, pelan kah Atau dari sisi yang lain ya. Intinya adalah Hadis hadis ini berkaitan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Qur'an. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melazimkan membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an misalnya cuma di bulan Ramadan saja. Ya, sedangkan bulan Ramadan cuma 30 hari, cuma 1 bulan berlalu. Maka kita akan berhadapan dengan bulan-bulan yang lain 11 bulan yang lebih banyak daripada bulan Ramadan. Maka jangan sampai seseorang itu meninggalkan membaca Al-Quran, ya, sekalipun bukan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim ya dituntut untuk memperhatikan Al-Quran. Ya. Terlebih Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca saja, tapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan. Ya. Maka bagaimana seseorang itu bisa mengamalkan isi Al-Quran? Sedangkan membaca saja tidak. Atau dia tidak bisa membaca karena tidak mau belajar. Ini kesalahan dia. Nah, maka bagaimana dia bisa mengamalkan Al-Qur'an? Membaca saja jarang ya. Kemudian apa? Apalagi memahami ya. Membaca saja tidak mau, belajar saja tidak mau ya. Bagaimana dia bisa mengamalkan isi Al-Qur'an? -Al maka Al-Qur'an adalah sumber petunjuk manusia yang membawa kita dari kegelapan menuju ke terang benderang ya maka uh, kita akan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ya ini sudah uh, kita baca di pertemuan sebelumnya tapi kita murojaah sedikit. Hadis yang pertama dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun binti Abi Umayyah. Ya, jadi ini termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Beliau ketika ditanya bagaimana Uh, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an maka Ummu Salamah menyebutkan sifatnya yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an mufassaratan. Jelas ya. Uh, enak didengar, jelas. Kemudian di, di dijelaskan dengan kalimat setelahnya harfan harfan, huruf per huruf. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan mufassaratan dengan jelas huruf per huruf. Nah, maknanya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya pelan. Kemudian tarusul perlahan ya, tidak tergesa-gesa sehingga apa yang beliau baca itu jelas nampak atau jelas di telinga ketika didengarkan ya. Kemudian juga maksud dari mufassaratan juga adalah beliau berhenti ketika ayatnya memang sesuai cocok untuk berhenti wakaf di mana beliau beliau itu berhenti ketika memang ayat tersebut menuntut untuk berhenti untuk wakaf intinya adalah uh, Bacaan nabi saw walilah sallam yaitu jelas huruf per huruf perlahan tidak tergesa gesa ya sesuai dengan kaidah kaidah kaidah kaidah tajwid nah diantara Uh, fungsinya, fungsi terbesarnya seseorang itu membaca secara jelas ya Perlahan-lahan, ya, makharijul hurufnya pas Agar semua itu bisa membantu kita dalam memahami Al-Quran Dalam mentadaburi Al-Quran Seandainya ada seseorang misalnya membaca dengan cepat Dengan tergesa-gesa Ini sulit untuk memahami Sulit untuk men mentadaburi Al-Quran Kita saja misalnya membaca Koran dengan cepat kita terkadang tidak paham apa yang kita baca. Karena kita membaca, membacanya dengan cepat. Ya, itu Koran berbahasa Indonesia. Apalagi berbahasa Arab. ya Yang kita tidak tahu maknanya. Kita tidak tahu artinya. Kecuali membaca terjumahnya. Ya, maka ketika seseorang itu membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. ya Dengan jelas. Tidak tergesa-gesa. Kemudian berhenti ketika memang ayatnya menuntut untuk berhenti. Maka itu membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran Untuk kita tadaburi maknanya Sehingga kita bisa mengamalkan isi Al-Quran isi al Ini hadis yang yang pertama Hadis ini disohikan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi Dan juga disohikan oleh Syekh Albani Rahmatullahi Ta'ala Alayhim Jami'an Kemudian hadis yang kedua Kita masih merajaah Hadis yang kedua ini adalah juga Uh, seorang tabiin ya bertanya kepada sahabat Anas bin Malik. Jadi bentuknya pertanyaan. Yang pertama tadi hadis pertama tadi juga pertanyaan seorang tabiin bertanya kepada Umu Salamah. Ini juga seorang tabiin yang bernama Qatadah bin Da'amah Salusi ya. Seorang tabiin imam besar ya. uh, Beliau adalah muridnya sahabat Anas bin Malik. Nah, Imam Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik Imam Qatadah mengatakan Rasulullah SAW. Imam Qatadah bertanya Bagaimana bacaan Rasulullah SAW Maka sahabat Anas mengatakan Maddan Dengan mad Maksudnya apa maddan ini Yaitu Maknanya adalah Rasulullah SAW Sesuai mad Sesuai tajwid Atau sesuai mad panjang pendeknya ketika membaca Al-Quran Maksudnya tidak uh, ketika panjang maka memang dibaca panjang ayatnya, ketika pendek maka dibaca pendek. Artinya sesuai dengan kaidah tajwid panjang dan pendeknya. Jadi panjangnya pas, tidak dilebih-lebihkan. Misal ketika melewati ayat yang mat tabii. Cuma 2 harakat, maka panjang tidak terlalu panjang ya, sesuai dengan kaidah-kaidah kaidah-kaidah tajwid. Ya. ini menentukan bahwa uh, diantara gaya bacaan Nabi Alaihi Wasallam itu memperhatikan panjang pendek dalam membaca Al-Quran nah, ini tentu kita sebagai umatnya maka jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran tidak tahu mana yang panjang yang mana yang pendek tabas berait misalnya maka ini adalah sebuah sebuah apa ya sebuah yang sangat tidak pantas ya di, uh, dimiliki oleh umatnya Rasulullah Alaihi Wasallam Tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah mu'jizat Nabi Alaihi Wasallam Yang mu'jizatnya bisa kita nikmati sekarang. Sampai kepada kita sekarang. Beda dengan mu'jizat Nabi yang lain. Ya, yang cuma bisa dinikmati oleh para sahabat. Yang bisa dilihat oleh para sahabat saja. Contoh, uh, air keluar dari sisi... Atau apa salah-salah jari, jari Nabi SAW. Itu cuma bisa dinikmati oleh siapa? Para sahabat ketika itu. Ketika Rasulullah meninggal, maka tidak ada lagi. Tetapi Al-Quran, mu'jizat Nabi yang paling besar. Yang bisa kita nikmati sekarang. Yang bisa kita baca. Yang kita bisa amalkan. Ya. Maka bagaimana seseorang bisa mengamalkan Al-Quran, sedangkan membaca saja tidak bisa. Maka ini sebuah... Uh, yang sebuah... Atau sesuatu yang harus kita perhatikan ya Jangan sampai seorang muslim atau kepala keluarga tidak memperhatikan bacaan Al-Quran keluarganya Tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengajarkan anaknya keluarganya membaca Al-Quran nah, Rasulullah SAW beliau baca Al-Quran sesuai dengan kaidah Ketika berpapasan dengan ayat yang mat yang panjang Maka beliau baca panjang sesuai dengan haknya, dengan kadarnya Ya, maka uh, tidak tabas berait kalau bahasa Banjarnya. Pokoknya baca Al-Quran saja Panjang pendeknya tidak di, diperhatikan Ada juga maknanya diantara ulama yang mengatakan Makna mad dan ini maknanya adalah Tartil wa tajwid Artinya beliau membaca Al-Quran dengan tartil Dengan tajwid Kemudian memperhatikan dan menekankan masalah harokat-harokat Jadi ketika harokatnya panjang Beliau baca dengan panjang Ketika harakatnya pendek maka beliau baca dengan dengan pendek. Intinya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Maka ini juga yang menjadi landasan kita untuk senantiasa belajar ilmu tajwid agar bisa membaca Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an membantu kita untuk mentadabburi, dengan mentadabburi maka kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an. -Al Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya nomor 316 ini yang kita sampai itu kita baca Hujrin, Qala Imam Tirmizi hadatsana Ali bin Hujr bin qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al Umawi an Ibni Juraij an Ibni Abi Mulaikah an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana an sallallahu alaihi wasallam yuqti'u qira'atahu yaqulu Alhamdulillahi alhamdulillahirabbil alamin tsumma yaqif ثُمَّ يَقُلْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَطِحْ وَكَانَ يَقْرَأُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ Berkata Imam Tirmidhi Menceritakan kepada kami Ali bin Hujr Beliau berkata Menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Umawi Dari Ibnu Jura'ij Dari Ibnu dari ibnu Abi Mulaikah Dari Ummu Salamah Istrinya Rasulullah SAW Ummu Salamah Kunyah ya, mamanya Salamah Nama asli beliau Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah. Abu Umayyah bukan juga nama asli Kunyah ya. Nama beliau Hudayfa. Jadi Hindun binti Abu Umayyah Hudayfa. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengatakan kawat. Karena Nabi saw. Yaqatiru kiratahu. Adalah Nabi saw membagi bacaannya atau memotong-motong bacaannya. Maksudnya adalah beliau ketika melewati ayat, maka beliau berhenti. Kemudian menyambung ketika ada ayat, kemudian berhenti lagi. Beliau potong-potong, beliau bagi-bagi. Tidak beliau baca secara apa namanya? secara panjang dengan melewati ayat berikutnya. Ya. Maka beliau mencontohkan kata Ummu Salamah, "Yaqul beliau mengatakan beliau membaca ayat Rasulullah, "Alhamdulillahirabbil alamin." Kemudian beliau berhenti. Nah, tidak disambung "Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim." Tetapi "Alhamdulillahirabbil alamin," ada saat ada ayat maka beliau berhenti, kemudian menyambung "Ar-rahmanir rahim." Berhenti lagi. Nah, kemudian kita teruskan Rasulullah membaca alhamdulillahi rabbil alamin kemudian beliau berhenti kemudian beliau menyambung lagi arrahmanir rahim kemudian beliau berhenti kemudian beliau membaca maliki yaumiddin nah jadi tidak Rasul sambung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sekalipun boleh jadi ummu salama menyebutkan bahawa di antara gaya bacaan Nabi SAW adalah memotong-motong tiap ayat tidak langsung beliau sam sambung. Alhamdulillahirabbil berhenti. Arrahmanirrahim, manaki yaumiddin. Nah, tidak langsung di disambung. Nah, uh, tentang hadis ini ya. Jadi uh, ada beberapa penjelasan yang ingin kita jelaskan tentang hadis ini. Yaitu bahwa Hadis ini menunjukkan Dianjurkannya Berhenti tiap-tiap ayat Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Wasallam ketika Membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Stop Ar-Rahmanirrahim Manikiyaumiddin Tidak langsung di, disambung, sekalipun boleh ya Maka dianjurkan Untuk berhenti tiap-tiap Ayat Sekalipun ayat setelahnya Ayat subafwan. Sekalipun ayat sebelumnya dengan setelahnya maknanya bersambung, maknanya sama, maknanya berkelanjutan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya berhenti tiap-tiap ayat. Jadi ini di, dianjurkan, tidak langsung di, disambung. Nah, ini dianjurkan karena untuk ikhtibah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mengikuti ajaran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Inilah pendapat yang masyhur Dari jumhur ulama Dan juga jumhur Ulama-ulama ahli kiraat bahwa dianjurkan Atau disunnahkan untuk berhenti Tiap ayat Untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Faedah yang selanjutnya Ketika membaca Al-Fatihah Melewati Maliki yaumid ya Nah, Malik Yawmiddin Ini Di sebagian nusakh Atau salinan kitab Syama'ilun Nabi Itu Malik Yawmiddin Mimnya dibaca pendek Jadi, di sebagian nusakh Atau salinan atau manuskrip uh, Dari Syama'ilun Nabi Itu Dalam hadis ini Maknya tidak panjang Malik Yawmiddin Tetapi di sebagian salinan yang lain juga atau manuskrip Syama'ilun Nabi yang lain itu dengan panjang ma nikyomidin. Sebagaimana kitab cetakan ulun ini mimnya dibaca panjang ma nikyomidin. Nah kemudian Al Imam Ibnu Khazir menyebutkan bahwa sebagian ahli kiroat membaca dengan ma nikyomidin tanpa alif, mimnya tanpa panjang. Sebagian lagi membaca dengan ma nikyomidin kemudian mana yang benar kata Imam Ibn Kathir dua-duanya sahih mutawatir termasuk kiraat sabah maka boleh ketika kita membaca Al-Quran kita baca panjang mimnya, boleh juga jangan sampai tahual masalah ini karena dua-duanya sahih lagi mu, mutawatir dalam kiraat sabah uh, hadis ini berkata uh, oleh Imam Darukutni dan juga Imam Al-Hakim Imam Bayhaki dan juga Sheikh Al-Albani Rahmatullahi Ta'ala Alayhim Jami'an kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 317 kalau Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi berkata Haddasana Qutaybah memberikan hadis kepada kami Imam Qutaybah bin Sa'id Al-Baglani beliau berkata Haddasana Laythu ibnu Sa'ad memberikan hadis kepada kami Laith bin Sa'ad dari Muawiyah bin Salih dari Abdillah bin Abi Qais kala sa'altu A'ishata radiyallahu ta'ala anha an kira'atin Nabi sallallahu alaihi wa sallam aka yusiru bil kira'ah am yajhar kualat kullu thalika qada kana yaf'alu qada kana rubbama asarra warubbama jahara fa'kultu Alhamdulillahilladzi jalanilam di saatan. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Berkata Imam At-Tirmidzi memberikan hadis kepada kami Kutaibah bin Sa'id al-Baglani. Beliau berkata menceritakan kepada kami Layth bin Saad dari Muawiyah bin Sa'ileh dari Abdullah bin Abi Qais. Abdullah bin Abi Qais ini termasuk golongan Mukabrom. Ada istilah namanya Mukabrom yaitu seseorang yang hidup di zaman jahiliyah di zaman Islam yaitu dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak bertemu dengan Nabi maka para ulama mengatakan ini jenis golongan muhadram dia menemui masa jahiliyah menemui masa Islam tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dinamakan dengan Mukhadrum Abdullah bin Abi Qais berkata saya bertanya kepada Aisyah radiyallahu ta'ala anha tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kalau kita perhatikan hadis-hadis sebelumnya, bacaan Nabi ini ini timbul dari pertanyaan para tabi'in timbul dari pertanyaan para tabi'in nah, begitulah para ulama, para salafus soleh, ingin mencari tahu bagaimana petunjuk Nabi Bagaimana sunnah nabi Entah petunjuk nabi tentang sholat malam Tentang bacaan nabi Tentang puasa nabi Itu kebanyakan dari pertanyaan Maka jangan sungkan Untuk bertanya kepada para ulama Karena bertanya termasuk Cara untuk menuntut ilmu agama Cara untuk mengambil ilmu agama Apalagi di zaman sekarang Kita tidak bisa ngumpul-ngumpul Di dalam masjid ya. Terkadang kita ada pertanyaan Ada kejadian sehingga ada sesuatu tentang halal dan haram, bisnis, maka kita tanyakan, ya, bagaimana para salafus sahleh, para tabiin, mereka bertanya kepada para sahabat, bagaimana petunjuk Nabi saw, entah petunjuk Nabi, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, bacaan Nabi, salat malam Nabi dan seterusnya, mereka bertanya kepada yang tahu, yaitu kepada para para sahabat. Jadi seorang Abdullah bin Abi Qais, ya bertanya kepada Aisyah r.a. tentang bacaan Nabi SAW bacaan Nabi apakah beliau membaca dengan yusirru dengan perlahan, dengan lirih ya, ataukah dengan nyaring dengan mengeluarkan suara ya. jadi dengan lirih itu hanya dia yang mendengar tetapi dengan nyaring orang lain yang di sampingnya yang dekat dengannya bisa mendengar ya. nah, bagaimana bacaan Nabi apakah dengan lirih, dengan pelan Sehingga beliau saja yang mendengar Ataukah nyaring sehingga bisa didengar Oleh orang yang dekat dengan beliau Maka Aisyah menjawab Qolat Semua itu terkadang Nabi kerjakan Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelahnya Kata Aisyah Qodakana rubbama asarra Warubbama jahra Sungguh Nabi Bisa membaca dengan lirih dengan perlahan Hanya beliau yang mendengarnya saja jahara, Bisa juga Nabi membaca dengan nyaring Sehingga orang yang di samping beliau Orang yang dekat dengan beliau bisa mendengarnya Maka kata Abdullah bin Abi Qais Ketika mendengar jawaban dari Ummul Mukminin A'ishyata radiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan Abdullah bin Abi Qais mengatakan Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri saah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pada perkara tersebut nyaring dan pelan itu ada kelonggaran, ada keluasan. Silakan baca dengan diri dengan pelan, silakan juga baca dengan dengan nyaring. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ad-din yusrun, agama itu mudah. Kenapa menjadi sulit? Karena kita sendiri yang tidak tahu ilmunya. Sehingga kita kesulitan Padahal agama itu mu mudah Dalam hal bacaan saja Ada kelonggaran Silahkan baca lirih, silahkan baca dengan nyaring Apalagi masalah-masalah Yang lain seperti masalah sholat Masalah puasa, ada keringanan ya Ada namanya Ruhsah keringanan, ketika kita safar Maka boleh dikosor Diringkas menjadi dua rokaat Ketika kita safar, maka boleh dijama Agar meringankan Kita ketika kita safar Ketika Safar juga maka boleh tidak berpuasa. Makin ini namanya rufsah keringanan keringanan. Nah itu termasuk uh, kelonggaran dalam beragama. Maka agama itu tidak, su tidak sulit. Nah kita baca penjelasan dari Syaikhul Rasul, hafidzal Allah Taala alaihi. Beliau uh, seorang tabiin ini jadi mukhalafim itu termasuk tabiin. Abdullah bin Abi Qais ini beliau bertanya kepada Aisyah Allah Taala anha tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah beliau membaca pelan atau membaca nyaring. Kata Sheikh Abdul Razak mengatakan, "Awradahul musannifu rahimallahu fi kitabihil jami' bilazi sa'altu Aisyata radhiyallahu taala anha kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bilaili." Nah, kata Sheikh di dalam kitab Imam Tirmizi yang lain yang lebih masyhur yaitu Jami' Tirmizi ada yang mengatakan Sunan Tirmidhi Tapi yang benarnya adalah Jamik Tirmidhi nah, Karena uh, kitab beliau ini Jenisnya Jamik Yaitu mencakup Semua permasalahan agama Tidak hanya sebatas fikih saja Maka disebut dengan Jamik Tirmidhi Nah di dalam kitab beliau Jamik Tirmidhi Hadis ini Dengan lafaz Saya bertanya kepada Aisyah Bagaimana bacaan Nabi Alaihi Wasallam di malam hari Nah kalau di kitab Syama'il yang karangan beliau ini tidak ada kata-kata malam. Bacaan nabi di malam hari, tetapi di kitab beliau Jami' Tirmizi Imam Tirmizi menyebutkan hadisnya dengan kata-kata bagaimana bacaan nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Yaitu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajjud qiyamul lail. Nah, maka maksudnya adalah ketika seseorang itu qiyamul lail salat tahajjud Maka boleh boleh untuk dia dia baca dengan nyaring. Boleh untuk dia membaca dengan pelan dengan diri. Contoh ketika dia tahajud, terlebih dia bangun di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mencari hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah di sepertiga malam. Kemudian ketika ada seseorang yang salat tahajud, maka dia boleh menyaringkan Menyaringkan di sini dengan, bukan dengan suara yang keras, enggak. Menyanyingkan Orang yang ada di, dekat, di dekatnya bisa mendengar. Contoh misalnya ketika dia tahajud Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu nyaring, tidak dengan sangat nyaring enggak. Boleh juga dengan suara yang lirih dengan yang pelan sehingga cuma dia yang mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, cuma dia yang mendengar boleh. Maka boleh kita membaca Al-Quran Ketika sholat, tahajjud, kiamal lahir Boleh dengan nyaring, boleh juga dengan dengan pelan Kemudian uh, Ketika dijelaskan oleh Aisyah Dan Aisyah menjawab bahawa bacaan Nabi terkadang pelan Terkadang nyaring Maka Abdullah bin Abi Qais mengatakan Alhamdulillahilladzi Ja'ala fil amri sa'atan Maksudnya adalah kata Syekh Ja'alal amro lana wasi'an In syaina jaharna bil kira'ah wa in syaina asrarna biha fakilal amrayni sa'izun mashru' wal aula an yaf'ala fi kulli marratin al aqrab lil khusyu bi li khushu'ih Jadi kata syekh maksudnya adalah Allah menjadikan dalam perkara ini nyaring dalam perkara membaca Al-Qur'an yaitu boleh nyaring boleh juga dengan dengan pelan Jika kita jika kita ingin kita nyaringkan bacaan kita. Dan jika kita ingin pun kita pelankan, terlebih ketika dia tahajud qiyamul lail. Maka kedua perkara ini boleh dan disyariatkan. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan mana yang paling afdal, yang paling aula antara menyaringkankah atau dengan pelan. Nyaring di sini maksudnya bukan dengan suara keras, enggak. Nyaring di sini maksudnya orang yang ada di sekitarnya bisa mendengar bacaan dia. Maksud pelan di sini maksudnya adalah cuma dia yang mendengar, orang yang di sampingnya tidak men mendengar. Mana yang lebih awla ketika seseorang salat tahajud nyaringkah atau dengan lirihkah? Syekh Abdul Razzaq menjawab, "Anyaf'ala fi kulli marrah al akrab bi khusyu'ih." Bahwa dia membaca setiap kali yang paling dekat dengan khusyuknya. Kalau dia merasa lebih khusyuk dengan lirih dengan pelan maka itu yang lebih afdal untuk dia. Kalau dia membacanya dengan sedikit mengeraskan suara dengan nyaring supaya jangan mengantuk misalnya, supaya lebih semangat misalnya dan lebih khusyuk, maka dia bisa membaca dengan dengan nyaring sehingga dia lebih khusyuk. Jadi, yang mana yang paling afdal dikembalikan kepada diri masing-masing. Mana yang lebih khusyuk untuk kita? Kalau yang Pelan, lebih khusyuk silahkan Kalau yang nyaring lebih khusyuk maka silahkan Karena khusyuk dalam sholat itu adalah ruhnya Jadi ruh sholat itu adalah khusyuk Kalau orang semakin khusyuk di dalam sholatnya semakin banyak pahalanya uh, Kemudian kita baca lagi penjelasan yang lain ya Tentang hadis-hadis ini Eh uh, Imam nawawi ya juga menyebutkan mana yang lebih yang afdal antara menyaring eh, menyaringkan bacaan atau memelankan bacaan. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hal tersebut sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti di kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-ikhfa afdal haitsu khafar riya atau ta'azzam musallum au niyamun bijahrih. Wal afdal fi ghairi dhalik. Nah jadi kata beliau al-ikhfa uh, afdal. Menyembunyikan bacaan itu afdal. Maksudnya tidak menyaringkan, pelan hanya dia yang mendengar. Kenapa beliau mengatakan itu afdal? Haythu khafar riya. Kalau dia khawatir Ria Nah Kan kadang ketika kita membaca Al-Qur'an bisa timbul ria ingin karena suaranya bagus maka dia nyaringkan. Kalau seandainya dia khawatir dia maka dia pelankan. Ya kemudian atau kalau dia nyaring dia bisa mengganggu orang yang sholat di sampingnya. Nah, ini juga maka juga dengan memperhatikan kondisi ya. Kalau kita sholat misalnya sholat sunnah ya di samping kita sholat sunnah juga maka jangan dinyaringkan. Kenapa? Karena Bisa mengganggu orang yang ada di, di sebelah Atau mengganggu orang yang tidur Misalnya kita sholat tahajidnya di kamar Di kamar kita ada anak kita Ada istri kita Istri kita sedang haid Misalnya maka tidak sholat Anak kita lagi tidur masih bayi Kalau kita nyaringkan bisa bangun ya Mengganggu mereka maka kita pelankan Kemudian Dan jadi uh, Beliau rinci Imam Nawawi, Imam Nawawi merinci Mana yang paling afdal kalau seandainya dia pelankan kata beliau pelan itu afdal, kalau dia khawatir riya, kalau dia mengganggu orang yang salat di sebelah, kalau dia mengganggu orang yang tidur maka pelan lebih af afdal. Kemudian beliau mengatakan uh, dan nyaring afdal kalau tidak mendapatkan hal-hal yang tadi, yaitu ketika dia menyaringkan dia tidak riya, ketika dia menyaringkan dia tidak mengganggu orang yang di sebelah ketika dia menyaringkan tidak mengganggu orang yang tidur malah membuat dia khusyuk misalnya nah maka afdalnya adalah dengan me menyaringkan kenapa juga menyaringkan afdali anil amala aksar karena menyaringkan itu amalannya lebih banyak yaitu dengan mengeraskan suara ya perbuatannya lebih banyak dibandingkan dengan pelan kemudian juga faidahnya manfaatnya dengan dengan mengeraskan ketika membaca Al-Qur'an itu faedahnya bisa merambat ke orang-orang yang mendengarkan Bisa jadi ketika dia menyaringkan, orang yang di sebelahnya menikmati ya Atau orang yang di sebelahnya mengatakan, kalau kamu sholat, nyaringkan Saya ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Nah, berarti kan orang yang di sebelahnya apa namanya mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran Si orang tadi yang ingin sholat, maka itulah yang paling afdal untuknya yaitu dengan dengan menyaringkan nah kemudian diantara uh, alasan afdal menyaringkan juga adalah untuk mengusir naum mengusir tidur, untuk menghilangkan ngantuk atau tidur dan juga menambah semangat, jadi disesuaikan dengan kondisi ya. kalau seandainya dia, ini adalah tafsilan rincian dari imam nawawi kalau seandainya dia melirihkan, memelankan karena dia tidak khawatir dia karena tidak mengganggu orang yang sholat di sebelahnya, tidak mengganggu orang yang tidur kemudian dia bisa lebih khusyuk maka, nyaring lebih, maka pelan lebih afdal untuknya kemudian, kemudian bisa juga nyaring lebih afdal untuknya kalau tidak mengganggu orang ya, tidak mengganggu orang tidur kemudian dia bisa mengusir rasa kantuknya lebih semangat kemudian bisa memberikan fa'idah kepada orang yang di sampingnya, bisa membuat orang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya yang bagus, misalnya dia menikmati, nah, maka afdalnya adalah untuk dia dinyaringkan. Ini adalah rincian dari Imam An-Nawawi. Nah, kemudian uh, hadis yang selanjutnya, hadis nomor 318 ya. Uh, Berkata Imam Tirmidhi Haddasana Mahmud bin Ghailan Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan Beliau berkata Haddasana wakil Menceritakan kepada kami wakil Ibn Jarrah ya, uh, Gurunya Imam Syafi'i Beliau berkata Menceritakan kepada kami mis'ar Dari Abi Abi al-Ala al-Abdi dari Yahya bin Ja'dah Dari Ummu Hani Ummu Hani adalah Anaknya Abu Talib ya. Anaknya Abu Talib berarti Umuhani adalah saudarinya Ali bin Abi Talib sepupunya Rasulullah SAW. Umuhani mengatakan: Kuntu asmau kiraatan Nabi SAW bil laili wa ana ala arishi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh uh, Ibn Majah. Dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Bani di kitab Mukhtasar Syama'il yang Disusun oleh beliau sendiri Kata Umuh Hani ya, Sepupunya Rasul, saudarinya Ali bin Abi Thalib mengatakan Saya pernah Mendengar bacaan Nabi SAW Di malam hari, sedangkan Aku berada di atas Arishku, arish ya, Sebagaimana yang disebutkan uh, Oleh Razak, arish adalah sesuatu yang tinggi Juga termasuk Arish diantara maknanya adalah As-Sharir, ranjang Karena ranjang itu tinggi ya Ada di pannya Ada yang mengatakan Arish ini adalah Mayas, mayus tawul lubihi Sesuatu yang bisa dijadikan naungan Seperti tenda Saung ya Atau rumah kecil ya Yang bisa dijadikan untuk bernaung Nah, ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah aris ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asyindi dalam hasyiah beliau semacam syarah dari Ibnu Majah. Beliau mengatakan maksudnya adalah kanat ala sakfi baitiha. Umuhani itu di atas loteng rumahnya. Nah, jadi beliau membaca, mendengar bacaan Nabi ketika beliau berada di tingkat dua rumahnya atau di loteng loteng rumah Umuhani. Um dan sakful ba'id, loteng atau pelapuk rumah beliau pada ketika itu, ya uh, itu dan ini sebelum hijrah Nabi. Ketika Nabi berada di Mekah, jadi kebanyakan rumah Mekah itu uh, apa sakfunya atau lotengnya terbuat dari ranting-ranting kayu atau dari apa namanya sakfun nahal, yaitu uh, batang batang pelapah kurma. Nah, terbuat dari pelapah pelapah kurma. Jadi maksudnya adalah uh, Ummu Hanis pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari bacaan Nabi dan Ummu Hanis ketika itu di rumah beliau di di loteng beliau. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaannya nyaring. Tapi ingat nyaring di sini bukan dengan keras sekali enggak. Nah, jadi bisa jadi rumah Umuhani dengan, um, dengan uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dekat sehingga bisa didengar oleh orang yang ada di, di sebelah nah di Hasyah Sindi kan hadis ini juga dirawatkan oleh Ibn Majah di kitab Hasyah Sindi semacam Syar Ibn Majah uh, Imam Asindi As menyebutkan bisa jadi uh, afwan maksudnya Bacaan Nabi di malam hari, maksudnya kata beliau adalah bacaan Al-Quran beliau di sholatnya. Maksudnya adalah, mendengarnya Ummu Umuhani, bacaan Nabi SAW itu ketika Nabi sholat malam. Sholat Qiyamul Lail atau sholat tahajjud. Dan juga, maknanya bisa jadi adalah selain di dalam sholat beliau. Intinya adalah di dalam hadis ini menyebutkan bahwa, Nabi saw. Ketika membaca Al-Quran itu bisa didengar oleh orang yang ada di dekat di dekat beliau. Syaibur Rasyid menyebutkan bahawa kalabak busshurah berkata sebagian pensyarah hadis ini in naza nikesama karena kau hijrah mendengarnya Umuhani bacaan Nabi saw ini sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Berarti apa? Ketika Nabi saw berada di kota Mekah. Ia ya, berada di kota di kota Mekah jadi kita ada beberapa hadis yang kita ambil yaitu kita tiga hadis yang kita sudah jelaskan. Hadis yang pertama yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an berhenti di setiap ayat ya. Sebagaimana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, beliau berhenti, beliau sambung ar-rahmanir berhenti, kemudian beliau sambung. Maka para jemaah ulama dan juga para ahli qiraat ya menyebutkan disenahkan atau dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an berhenti setiap setiap ayat. Nah, ini termasuk apa namanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Qur'an yaitu berhenti di setiap ayat. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an terlebih ketika dia sholat qiyamul lail maka boleh untuknya Membaca dengan lirih, dengan pelan Hanya dia yang mendengar Atau dia menyaringkan Orang yang di dekatnya bisa mendengar Maka boleh dua hal ini Kemudian, mana yang paling afdal? Maka yang paling afdal Disesuaikan dengan kondisi Dirinci Imam Nawawi menyebutkan uh, Kalau dia khawatir ria Kalau dia khawatir Mengganggu orang yang sholat di sampingnya Mengganggu orang yang tidur Maka yang lebih afdolnya adalah dengan suara pelan, suara lirih. Kemudian, kalau yang afdolnya adalah menyaringkan, kalau dia tidak khawatir yang tadi, tidak khawatir ria, tidak khawatir mengganggu orang lain, kemudian bisa mengusir rasa merasa kantuknya, kemudian bisa lebih semangat, lebih bisa mentadburi, maka menyaringkan lebih afd, lebih afdol. Kemudian ada satu faedah lagi di hadis ini. Ini kan salat malam, maka dia harus mengetahui kondisi dia, sehingga dia bisa yang mana yang lebih afdal untuk dia. Tapi kalau salat sunnah di siang hari, maka afdalnya adalah dengan uh, suara lirih tidak dinyaringkan. Jadi ketika kita salat kembali zuhur, baqiyah zuhur salat duha, maka dengan suara suara pelan tidak di, dikeraskan. Kemudian hadis yang selanjutnya bahawa uh, Nabi saw. Ya, pernah didengar bacaan beliau itu nyaring, maksudnya nyaring di sini ingat tidak tidak keras ya pakai mikrofon misalnya sholat tahajud enggak ya, misalnya dia di dalam rumah kemudian pakai mikrofon enggak seperti itu ya, tapi didengar oleh orang yang di dekat beliau tetangga beliau ya selama tidak apa namanya tidak mengganggu. Jadi misalnya kita bertetangga maka perhatikan suara-suara ya. Ya, jadi tidak mengganggu orang. Jadi dengan membaca Al-Qur'an pun kadang kita bisa mengganggu kalau di samping kita ada yang tidur, anak kita, istri kita. Maka perhatikan hal-hal yang demikian ya. Jangan sampai kita mengganggu orang lain dengan suara. Apalagi dengan musik ya. Memutar musik haram nyaring-nyaring tetangga di sebelah juga terganggu. Uh, udah dobel itu apa uh, dosanya ya. Maka ini yang perlu diperhatikan karena kita hidup bertetangga ya, hidup untuk memberikan manfaat bukan hidup untuk memberikan modalrat atau gangguan. Ya Allah alam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan terakhir di bab ini yaitu tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita jelaskan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita sehingga ilmu yang kita dapatkan membuat kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta sallallahu